Sekarang lihat ya Bismillah Anwa'ul maf'ulin mutlak Jenis-jenis dari maf'ul mutlak kita beliau di sini. Al awal yang pertama, mubayyinun lin Menjelaskan terhadap jenis. Jadi maf'ul bi datang, maf'ul mutlak datang ini untuk menjelaskan bagaimana jenis terjadinya fi'il. Ya, bagaimana jenis terjadinya fiil dari maf'ul mutlak itu. Karena ini namanya maf'ul mutlak ini kan, dia muncul bersama lafadz fiilnya. Baik satu lafadz satu makna atau beda lafadz namun tetap satu makna, sinonimnya gitu. Nah, fungsi yang pertama, maf'ul mutlak ini menjelaskan jenis fiil. Ketika fiil terjadi, bagaimana jenis kejadiannya? Kapan maful mutlak itu menjelaskan makna, menjelaskan nau, menjelaskan jenis? Iza jahab adalah maful mutlakin naatun au mudofun ilaihi. Apabila terletak setelah maful mutlak itu naat, sifat maksudnya, au mudofun ilaihi atau setelahnya itu ada mudof ilai. Jadi kalau setelah maful mutlak itu ada naatnya ad atau setelah maful mutlak ada mudof ilainya, maful mutlak sebagai mudhofnya, maka di sini sudah dipastikan fungsi maf'ul mutlak adalah menjelaskan jenis. Seperti hajama al-jundiyu 'alal adwi al asadi. Ya, seorang pasukan itu menyerang kepada musuhnya seperti menyerangnya seekor singa. Jadi pasukan ini, pasukan perang ini, tentara ini ketika dia menyerang kepada Pasu apa musuhnya, cara menyerangnya atau cara menyerbunya seperti menyerangnya seekor singa. Nah, di sini hajama menyerang. Kalau kita hanya terjebak berhenti di hajama al, al jundiyu al adwi, maka nanti tidak bisa kita ketahui jenis jundi ini menyerang itu bagaimana, nggak diketahui. Bagaimana bentuk penyerangannya tuh nggak kita ketahui. Kecuali kita datangkan maf'ul mutlak setelahnya ada mudhaf ilaih atau setelahnya ada naatnya. Di sini al asadi sebagai mudhaf ilainya. Maka hujuma ini kan maf'ul mutlaknya eh, isi masdarnya hajama. Paham? Eh, hujumah di sini adalah isi masdarnya eh, mas masdarnya dari hajama. Maka karena dia muncul, masdar muncul setelah lafadz fiilnya. Maka masdar di sini sebagai maful, maful mutlak dan irabnya dengan irab nasab. Namun di satu sisi dia sebagai maful mutlak di satu sisi juga dia sebagai mudov karena setelahnya ada mudov, mudov ilaihnya. Dan kalau maful mutlak setelahnya ada mudov ilaih maka fungsi maful mutlak di situ untuk menjelaskan jenis terjadinya fiil kayak apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia setelahnya nanti ada naat, ad. ya, ada, ada naat. Ad. Nah, fungsinya nanti bagaimana caranya kita mengetahui kapan maful mutlak itu menjelaskan jenis dari fiilnya? Kalau setelah maful mutlak ada naatnya, berarti maful mutlaknya menjadi manutnya setelahnya ada naat. Ad. Seperti hajama al-asadu alal ghozalati hujuman syarizan. Seekor singa itu menyerang kijang atau kijang betina dengan penyerangan yang buas. Dengan serangan yang buas. Ya, Cara menyerangnya dengan sangat buas. gitu. Nah, di sini kenapa kita ketahui misalkan dalam hujuman. Di sini jelas sebagai maful mutlak ya, karena eh, mazdar muncul setelah lafadz fi'ilnya. Namun kalau misalkan ada yang memberikan pertanyaan, maful mutlak ini berfungsi sebagai apa? Jeniskah, bilangankah, ataukah tauhid ya? Jawabannya kita lihat setelahnya. Ternyata kita dapatkan syarisan, syarisan di sini sebagai naatnya. Maka tertakdir berarti hujuman di sini fungsinya untuk menjelaskan jenis. Ya, hujuman fungsinya untuk menjelaskan jenis. Itu yang pertama. Jadi mudah ya. Kapan kita mengetahui dia nanti menjelaskan jenis? Tinggal dilihat setelah maful mutlaknya. Ada enggak mudhafilehnya? Kalau ada mudhafilehnya... Berarti dia menjelaskan jenis Atau ada tidak naatnya Kalau setelahnya ada naat Berarti dia juga Menjelaskan jenis Yang kedua, mubayyinun ada di untuk menjelaskan bilangan, fungsi maful mutlak ya, untuk menjelaskan bilangan. Dan itu lebih mudah untuk ditandai tentunya. Ya ketika dia menunjukkan bilangan musanna atau jamak, ya sudah pasti dia itu adalah menjelaskan bilah bilangan. Gitu. Tapi kalau misalkan lafadznya cuma lafadz mufrad. Nanti berarti dia menunjukkan ta'kid. Izadalla ala ad apabila dia menunjukkan kepada jenis bilang kepada bilangan, seperti hajama al-asadu al-algosa, arti hajama sah Di sini hajmatan atau ya, hajmatun hajmatan nanti adalah masdarnya hajmun hajma. Nah, dia datang di sini dengan menggunakan lafadz musanna. Hajmatan ini itu isi musanna. Bram, tanda nasabnya nanti dengan dengan ya nunnya adalah irwat anitanwin, pengganti dari tanwin. Nah, Haja mata ini karena menunjukkan bilangan dua dan dia adalah masdar dari hajama, maka di sini sudah dipastikan fungsi maful mutlak untuk menjelaskan bilangan fiilnya. Jadi ketika dikatakan menunjukkan jenis, menunjukkan bilangan untuk tauhid, semuanya itu kembali ke fiil gitu. Ya. Yeah menunjukkan jenis-jenis fiilnya bagaimana terjadinya ketika menunjukkan bilangan bilangan fiilnya berapa kali terjadi jadi ketika seekor singa menyerang menyer, menyerang seekor apa tadi kijang maka fungsi dari fungsi dari hajar mata ini di sini untuk menjelaskan bilangan serangannya ya yaitu dua kali serah serangan itu yang kedua. Yang ketiga muakkidun nil fungsinya dia untuk taukid, untuk menguatkan fi'il. Iza, kapan kata beliau, Iza lam Yusof awyudhof. Apabila nanti maful mutlak tidak disifatkan, maksudnya tidak ada na'at ad setelahnya, awyudhof atau dia tidak dimudhofkan. Jadi ketika maful mutlak setelahnya tidak ada na'at, ad, atau setelahnya tidak ada mudhof ilai, maka pasti maful mutlak di situ menunjukkan makna tauqid. Penguat. Untuk menguatkan makna fi'il itu betul-betul terjadi. Jangan diterjemahkan satu kali serangannya. Kalau nanti diterjemahkan dengan sekali serangan. Berarti nanti fungsinya untuk menunjukkan bilangan. Sedangkan di sini bukan menunjukkan bilangan. Seperti hajama al-asadu al-al-gozalati hujuman. Sungguh singa itu telah menyerang seekor kijang. Nah, di sini hujuman tidak ada na'at setelahnya. Tidak disifatkan maksudnya kan. Yang kedua setelah hujuman juga tidak ada mudaf ilaihnya. Nah, maka kalau begitu jelas di sini dia berfungsi untuk tauqid. Tauqid itu untuk betul-betul menguatkan makna fi'il itu pasti terjadi. Makna fi'il itu terjadi gitu. Sehingga orang yang mendengarkan ucapan kalian. Hajama al-asadu al-ghozalati hujuman itu betul-betul yakin bahwa singanya singa itu menyerang karena kalian sudah datangkan dengan lafadz taukidnya penguatnya tapi kalau kalian mengatakan hajama al asadu al al-al-ghazalati. berhenti di situ saja ya orang yang dengar bisa percaya bisa tidak paham tapi kalau kalian datangkan hujuman sebagai eh, maful mutlaknya maka di sini orang yang mendengar lebih yakin dan lebih percaya itu terjadi Kenapa? Karena kalian bantu dengan lafadz taukid. Ya, itu tiga jenis dari maful mutlak. Perhatikan ya. <tuh> Di sini ada fawait, maful mutlak yang berfungsi untuk taukid, itu tidak boleh dibuat musanna dan tidak boleh dibuat jama. Jadi kalau kalian niatnya untuk taukid, paham? Gak boleh kalian datangkan dengan lafadz jama'ah dan dengan datang lafadz musanna. Misalkan kalian ingin seperti ini mengatakan, the tu kalban dorbatan, ya dorbatan di sini yang kalian inginkan fungsinya sebagai taukid. Jadi dalam maknanya berarti sungguh saya telah memukul seekor anjing. Nah di sini kalau kalian gak boleh mengatakan Dorobtu, kalban, dorbatin atau dorobtu, kalban, dorbatin. Tapi yang kalian inginkan, niatnya itu sebagai taukid. Supaya orang betul-betul yakin. Saya tambahi taukidnya dua atau tiga kali misalkan. Tak bisa. Ya, maful mutlak yang berfungsi untuk taukid itu tidak boleh dibuat jama' dan tidak boleh dibuat musanna. Hanya Fungsinya kalau taukit dengan satu lafad saja. Mufraudnya saja. Doroptu kalban dorbatan. Sudah berfungsi sebagai taukit. Kalau ingin dibuat. Nusanna atau jamak nanti. Itu nanti bukan taukit fungsinya. Tapi menunjukkan bila. Bilangan. Jadi itu diingat. Meskipun kalian ingin menguatkan dua atau tiga kali. Atau banyak misalkan tidak boleh maf'ul mutlaknya yang berfungsi taukid didatangkan dengan musanna atau jama'. Loh kenapa ada lafaz jama'nya padahal kamu inginkan taukid biar orang semakin yakin? Saya ingin taukid tapi saya buat musanna misalkan dorab tu kalban dorbataini. Ya, supaya orang semakin yakin lagi. Kalau saya buat musanna itu tidak boleh. Ya, itu tidak, boh, tidak boleh. Maksudnya kaidah ini nanti pahami. Kalau kalian mendapatkan sebuah maful mutlak dengan bentuk bilangan atau jama itu sudah pasti adat, bukan berfungsi sebagai taukid. Ya, kalau ada maful mutlak kalau yang kalian jumpai dengan bentuk musanna atau jama, maka sudah pasti sudah pasti fungsi dari maful mutlak di situ adalah menunjukkan bilangan fiilnya, bukan berfungsi sebagai taukid. Nah, itu fungsinya. Misalkan kita dapatkan Kata dorob kalban dorbatay Di sini dalam menterjemahnya jangan ditambahkan makna taukit. Bukan sungguh-sungguh saya telah memukul seekor anjing bukan begitu. Tak bisa dimaknakan taukit di sini kenapa? Karena dia sudah menunjukkan bilangan musan. Musanah. Kalau begitu dia sudah menunjukkan kalau fungsinya seperti itu dia kembali ke fungsi yaitu adat menunjukkan bilangan fiilnya. Berarti saya telah memukul seekor anjing dengan dua kali pukul dua kali pukulan itu Yang kedua maful mutlak yang menunjukkan Bilangan jenis boleh Dimusannahkan atau dijama'kan Namun jarang ada penggunaan seperti ini Ya Penggunaan seperti ini itu jarang Tapi kalau dia menunjukkan bilangan Menunjukkan jenis Berarti dia disifatkan Ya atau nanti Setelahnya itu ada naat, ad, maka boleh dibuat musanna dan boleh dibuat jamak. Tapi penggunaan ini sangat jarang. Kalaupun ada terjadi, ya boleh saja. Gitu. Tapi penggunaan di orang Arab jarang sekali. Seperti waqof tu waku'fi Muhammadin wa Aliin. Ya, saya berhenti. Ingin dijelaskan di sini jenis berhentinya bagaimana? Seperti berhentinya dua. Oh, seperti berhentinya dua orang yaitu Muhammad dan Ali. Nah, di sini bisa dikatakan wukufai, ya dia musanna ya, tapi karena mudhof setelahnya Muhammadin sebagai mudhof ilahnya tentunya berarti kan di sini pasti menunjukkan jen, jenis, paham ya? Aslinya kan wakoftu wukufa Muhammadin. Wukufa di sini fungsinya untuk menjelaskan jenis. Kau tahu, karena setelahnya ada mudhof ilaihnya. Nah, namun dia ingin membuat dengan lafadz musanna atau dibuat dengan lafadz jamak. Misalkan, nah, di sini ditanakan, didatangkan contoh dengan contoh musanna. Wakof tu wukufai itu asalnya wukufai Tapi isi musanna kalau dia mudhof setelahnya ada mudhof ilai, makan nunnya itu harus dibuang menjadi wukufai muhammadin. Ah kalau terjadi seperti ini, ya bolehnya boleh, boleh. Namun sangat sedikit, sangat jarang orang Arab yang menggunakan contoh seperti itu. Itu. Yang ketiga, maful mutlak yang menunjukkan bilangan itu boleh dibuat musanna dan boleh dibuat jamak secara mutlak, karena memang bilangan itu fungsinya untuk menunjukkan angka. Ya, sehingga kalau dia ingin menunjukkan angka dua, musanna, ya boleh. Dia ingin menunjukkan angka jama. Yaitu lebih dari dua juga. Boh. Juga boleh. Seperti dorob tukelban dorbataini. Atau dorbatin. Itu boleh. Tapi di sini fungsinya untuk menunjukkan. Bilangan. Bukan menunjukkan taukit. Sekarang yang selanjutnya. Dilihat tentang. amil dari maful mutlak. Kewedahnya jelas ya. Asal dalam kata itu harus dibaca Rovah. Itu asal kata dalam bahasa Arab. Kalau ternyata dia berpindah dari hukum Rovah. Maka dia berpindah dari Harokad Domba maksudnya ya. Asal kata itu dibaca Domba. Kalau dia berpindah dari hukum Domba. Maka pasti dia punya Amilafzih sedangkan dia dengan harokat domma saja itu ada amilnya tapi amil maknawi makanya amil itu ada dua ada amil lafzi, ada amil maknawi amil maknawi itu contohnya pada mubtada khobar eh, pada mubtada ya alkitabu jadi dun alkitab biasanya dibaca rofa dengan domma itu ada amilnya namanya amil maknawi atau pada fiil mudori yang kosong dari amil nasab dan amil jazem seperti ya 1000. Kenapa dibaca domma di sini? Mana amilnya? Jawabannya adalah amil maknawi. Yang kedua, ada namanya amil amil lafzi. Nah, sekarang maf'ul mutlak ini amilnya adalah amil lafzi. Pertanyaannya nanti, apa yang mengamili maf'ul mutlak sehingga dia bisa berharokat nasab? Apa penyebabnya gitu? Ya, karena ada amil, ada ma'mul Ya, Ada amil, ada ma'amul, ada amal. Paham? Nah, sekarang dilihat, yang mengamili maful mutlak, yang pertama itu adalah fi'il. Dan itu hukum asalnya seperti itu. Seperti dorobtu, kalban, dorban syadi, dan misalkan. Saya memukul seekor anjing dengan pukulan yang keras. Dorban di sini sebagai maf'ul mutlak, apa yang mengamili dia? Yaitu daraba fi'ilnya. Karena ada daraba, maka dorban bisa dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Jadi hukum asal secara asal kebanyakannya maf'ul mutlak itu dibaca nasab, amilnya yang pertama karena fi'ilnya. Ada fi'il yang mengamili dirinya. Yang kedua adalah isim fa'il. Tidak ada fi'il di situ tapi yang ada isim fa'ilnya. Satu lafad dengan dia. Dia isim fa'il. Kemudian setelahnya ada masdar dari isim fa'il itu. Maka isim fa'il ini bisa mengamili maf'ul mutlaknya. Seperti perkataan Allah. Sofan di sini dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak. Tapi tidak ada fi'ilnya. Jawabannya iya tapi ada isim fa'ilnya. Ya, as-saffun itu isim fa'il dari saffa. Paham? Maka isim fa'il bisa mengamili maf'ul mutlak. Yang penting lafadznya dan maknanya sama ya tentunya ya. Itu. Yang ketiga, amil dari maf'ul mutlak adalah isim taf'dil. Tidak ada fi'il, tidak ada isim fa'il, tapi kok bisa ada maf'ul mutlak? Karena terletak setelah isim tafdilnya. Ya. Seperti contoh. Ali yun asja'uhum suja'atan. Ali adalah orang yang sangat pemberani di antara mereka. Ya. dia ya, sini untuk menguatkan ya. Suja'atan untuk menguatkan. Berarti maknanya nanti. Sungguh Ali adalah orang yang. Sangat pemberani di antara mereka. Asja'uhum. Ya, di antara mereka itu alilah orang yang paling pemberani. Nah, Suja'atan dibaca Nasob sebagai maf'ul mutlak. Bukan ada fi'il sebelumnya. Tidak ada fi'ilnya di situ. Kemudian tidak ada juga isim fa'ilnya. Tapi kok bisa ada maf'ul mutlaknya? Karena ada isim tafdilnya. Asja'u itu isim tafdil dari shaja'ah. Maka isim tafdil ini bisa mengamili mafdar setelahnya untuk dinasobkan menjadi maf'ul mutlak. Nah inilah tiga amil dari maf'ul mutlak. Perhatikan definisi maf'ul mutlak isim nasob yang muncul setelah lafadz fi'ilnya. Itu secara asalnya seperti itu. Mazdar yang muncul setelah lafadz fi'ilnya kemudian dia dibaca nasob. Amilnya secara asal dan kebanyakan yang kita jumpai itu adalah fi'il dari masdar tersebut. Namun terkadang-kadang fi'il tidak ada. Tapi kok bisa ada masdar dibaca nasab? Berarti amilnya di situ bisa jadi adalah isim fa'ilnya atau bisa jadi adalah isim tafdil setelah sebelumnya. Kan, pembahasan kita ma anil maf'ul apa yang boleh menggantikan maf'ul mutlaq ya jadi maf'ul mutlaqnya nanti enggak ada di sini tapi ada yang menggantikan dia yang kedudukannya itu tetap dianggap sebagai maf'ul mutlaq Seperti, yang pertama, sifatul masdari al-mahzufi. Yang pertama adalah sifat masdar yang dibuang. Jadi masdarnya dibuang, yang tertinggal sifatnya. ya dan biasanya sifat di situ maksudnya adalah naatnya. Seperti contoh zakar zakara al-abdu rabbahu katsiran. Ya. Katsiran di sini dianggap sebagai maf'ul mutlak. Loh, kok bisa? Karena maf'ul mutlaknya sudah dibuang. Karena di sini dia nanti aslinya menunjukkan jenis menunjukkan sifat, menunjukkan dia sebagai naat dari maf'ul mutlaknya karena aslinya dia dzakara al-'abdu robbahu zikron katsiran. Itu aslinya seperti itu. Ya. seorang hamba mengingat rabb dengan mengingat yang banyak. Dengan cara yang ingatan yang banyak gitu. Ah di sini lihat, kalau kita bacakan dzakara al-'abdu robbahu katsiran katsiran jadi maf'ul mutlaknya. Loh kenapa? Karena maf'ul mutlaknya itu sudah dibuang. Karena kalau maf'ul mutlaknya ada Maka kasiron di sini sebagai na'atnya Jadi na'at dari maf'ul mutlak Itu boleh menggantikan kedudukan maf'ul mutlak Ketika maf'ul mutlak dibuang Ringkasnya seperti itu Tapi kalau mudof ilaih dari maf'ul mutlak Itu gak bisa menggantikan Maf'ul mutlaknya Kan ada dua ya Fungsi untuk menunjukkan jenis itu kan ada dua Setelah maf'ul mutlak ada na'at atau setelah maful mutlak ada mudof ilai. Namun yang bisa menggantikan maful mutlak ketika dia dibuang adalah naat ad saja. Kalau setelah maful mutlak ada mudof ilai, mudof maful mutlaknya dibuang, mudof ilai itu enggak bisa menduduki kedudukannya maful mutlak. Seperti kalau kita buat tadi contoh apa hajama al jundiyu al al adwi. Asadan misalkan, enggak bisa. Hujumannya kita buang, al asadinya kita jadikan sebagai maful mutlak, itu enggak bisa. Paham? Tapi kalau misalkan hajama al-asadu 'alal gazalati syarisa, syarisan, itu boleh. Karena dia itu adalah na'at. Ya, singa itu menyerang seekor kijang yang dengan cepat ya syari dengan buas dengan buas ya syarisan nanti di situ sebagai maf'ul mutlak dari hujuman yang dibuang jadi kalau maf'ul mutlak yang berbentuk naat itu boleh menggantikan eh naat dari maf'ul mutlak itu boleh menggantikan maf'ul mutlaknya tapi kalau mudof ilaih dari maf'ul mutlak tidak boleh menggantikan maf'ul mutlaknya ketika maf'ul mutlak dibuang Jadi sifat dari sifat ini maksudnya na'atnya ya Atau seperti tatatawarru alhayatu sari'an Ai tatatawaru alhayatu tatawurun sari'an Sari'an di sini nanti sebagai maf'ul mutlaknya dari tata tawaru. Loh kok bisa dia sebagai maf'ul mutlak tapi tidak satu lafaz? Jawabannya dia ini adalah sifat dari maf'ul mutlak yang dibuang. Kalau maf'ul mutlaknya dibuang gitu. Yang kedua, alfazul qullun, ba'dun, haqqun atau goyatun. Ini semuanya boleh menggantikan maf'ul mutlak. Tapi syaratnya iza udifat lil masdari kalau empat lafaz tadi qulu qulu ba'du haqun dan go itu disandarkan kepada isim kepada masdar masdar ya kepada masdar setelahnya seperti ahtarimu abi kullal ihtirami paham ahtarimu abi saya memuliakan bapak saya Kullal ihtiram. Dengan semua bentuk pemuliaan. Ah, Yang menjadi maf'ul mutlak di sini. Kullanya. Ihtiramnya sebagai mutaf ilai. Tapi syaratnya tadi. Kullu ba'du dan saudara-saudaranya tadi empat yang kita sebutkan itu. Syaratnya harus bersandarkan kepada masdar dari fiil itu. Tapi kalau misalkan kita baca. Ahtarimu abi kulla yaumin. Itu kullah tidak boleh dikatakan sebagai maful mutlak. Paham ini? Kalau misalkan anak katakan. Ahtarimu abi kulla yaumin. Kullah di situ. dibaca baca bukan sebagai maful mutlak. Saya memuliakan bapak saya setiap hari. Ya, jadi syaratnya kullu ba'du haqqu atau ghoyah kalau mau dianggap sebagai maf'ul mutlak sandaran dia setelahnya kan ini semua kata yang pasti butuh mudhaf ilaih maka dia setelahnya itu harus masdar dari fiil sebelumnya seperti uhibbu ummi ghoyatul hubbi ghoyah tadi sini sebagai Maf'ul mutlak dari uhibbu adapun al hubbinya sebagai mudhaf ilahinya. tapi al-hubbi adalah masdar dari habba masdar dari hab habba paham berarti uhibbu ummi saya mencintai ibuku goyatul hubbi dengan seb apa puncak dari kecintaan ya betul-betul cinta ya maka yang menjadi maf'ul Mutlaknya adalah goyahnya. Atau Ittakillaha haqqa tuqotihi. Ya haqqa sebagai maf'ul mutlak. Tuqoti itu sebagai mutf'ilaih dari haqqo. Nah, tapi dia adalah masdar dari Ittako yattaki. Jadi tiga atau empat lafadz ini boleh menjadi maf'ul mutlak dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Harus bersandar kepada masdar fiilnya. Kalau bersandarnya kepada selain dari masdar fiilnya, maka dia bukan maf'ul mutlak. Yang ketiga, muro di ful masdar. Sinonim dari masdar. Ya. Dia isim, dia masdar tapi satu sinonim dengan fiilnya. Lafad beda makna sama. Seperti, kok ada arrojulu-julusan. ya? Kok ada arrojulu-julusan. Padahal sebenarnya situ adalah ko ada arrojulu, kuudan. Tapi maful mutlaknya dibuang ya, yang satu lafad satu makna. Tapi diganti oleh sinonimnya, ya. Maknanya tetap sama. Sungguh seorang laki-laki itu telah duduk, ya julusan, dianggap sebagai maful mutlak. Amilnya adalah ko ada? Tapi enggak ada lafad, enggak satu lafad. Iya lafadnya enggak sama, tapi maknanya sama. Dia muradif atau sinonim dengan kata tersebut. Atau karihtu az-zalima bukdon. Sungguh saya membenci orang yang berbuat zolim. Atau yang keempat. Ismul masdar. Ingat ya. Ada masdar, ada isi masdar. Ini beda. Kalau masdar, nanti dia diambil dari lafad fiilnya. Berarti kalau misalkan... Uh, ajlasa yujlisu ijlasan. Ya, dia diambil dari lafad fiilnya. Kalau isi masdar, itu adalah kata yang menunjukkan makna masdar. Namun hurufnya lebih sedikit daripada huruf masdar. Itu isi masdar ya. Pahami definisinya. Isi masdar itu adalah kata yang menunjukkan makna masdar. Maknanya sama dengan masdar. Sama-sama bermaknanya sama gitu. Namun dia hurufnya lebih sedikit daripada masdar. Ya, hurufnya itu lebih sedikit daripada lafad masdarnya. Berarti dia namanya Isim mazdar, bukan mazdar. Seperti sini contoh ya. A'to itu ato'an. Sungguh saya telah memberi. Padahal aslinya a'to' ini, is, mazdarnya dia itu adalah i'to'an. Bukan ato'an, bukan itu. Tapi i'to'an. Tapi ato'an itu boleh menjadi maful mutlak. Karena dia adalah isim mazdar mazdar. Yang maknanya atauan atau iktaan atau sama-sama makna memberi. Dan ingat hurufnya mana lebih banyak mana nih? Lebih banyak isi masdarnya daripada mas dari lebih banyak masdarnya daripada isim masdarnya. Atauan itu isi masdar, iktaan itu masdar. Ya kalau iktaan dia itu lima huruf, kalau atauan dia hanya empat empat huruf. Itu perbedaannya. Seperti contoh yang lain, misalkan kita buat, Iqtasaltu Guslan. Iqtasaltu Guslan. Padahal aslinya mas masdar dari Iqtasaltu adalah Iqtisalan. Iqtasala, Iqtasilu, Iqtisalan. Tapi yang datang Guslannya. Jadi boleh isi masdar menggantikan masdar untuk menjadi maf'ul mutlak. Beda ya, masdar sama isi masdar itu beda. Kalau isi masdar, dia memiliki makna seperti makna masdar. Maknanya sama, artinya sama. Namun dari sisi jumlah huruf, masdar isi masdar itu lebih sedikit daripada masdarnya. Itu yang nomor empat. Isi masdar boleh menjadi maf'ul mutlak menggantikan masdarnya ketika masdar dibuang. Yang kelima, asma'ul a'dadi al-mudha'fati masdari Nama-nama bilangan yang disandarkan kepada Masdar. Setelahnya ada Masdar. Seperti asaa al musiu ishrina isaatan. Isaatan nanti di sini sebagai uh, tamis dari ishrina. Ya. Adapun ishrinanya dia sebagai maful mutlak dari asaa. Ya. Ishrīna itu sebagai maful mutlak dari asaa ah. bilangan, tapi setelahnya harus ada masdar. Lain kalau kalian mengatakan dorob tu kalban dorbataini atau dorob tu kalban dorbatin itu tetap masdarnya yang beramal, masdar yang menjadi maful mutlak hanya bilangannya berbeda. Kalau ini yang menjadi bilangan adalah yang menjadi maful mutlaknya adalah bilangannya. Tapi syaratnya setelah bilangan nama-nama bilangan ini, paham? Setelahnya itu ada masdar. Ya. Asaa al-musiiu 20 isaaatan. Ya, anda cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan kembali di muroja'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an laa ilaaha tak perlu kau tuh